Assalamualaikum, saya Dea Dea mengucapkan Minal aidin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Eh, kalau dia ada salah Tolong dimaafin ya Kan sekarang lagi lebaran Ya yeah.